Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala al zalimin Wa ashhadu ala illaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan amduhu wa rasuluhu sadiq al-wa'id al-amin. Wa salat wa salam 'ala ashraf al-anbiya' wa al-mursalin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilaa yamin nabat. Ikhwate fillah jamaah Masjid Al Jihadu Fisabilillah yang eh, pakai fisabilillah Al Jihad di Cikarang Bekasi Jawa Barat yang Allah muliakan para penengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang tergabung ke dalam grup kajian bersama para pemirsa Persada TV Robani TV Niaga TV Dan berapa TV lain Ihsan TV gabung Juga para netizen yang Allah muliakan Di mana saja anda berada Alhamdulillah kembali kita berjumpa Kita sedang membahas bagaimana cara mengobati hati Yang sudah terjangkiti penyakit hati Baik penyakit syirik, kufur, bid'ah, syubhat, syahwat dan yang sejenisnya. Sudah dua cara pengobatan, terapi pengobatan yang sudah kita terangkan. Pertama adalah qiraatul Qur'an, yang kedua yang kedua zikrullah. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Obat yang ketiga bagi Hati yang terjangkit Penyakit adalah Al-ilmu Nafi' Ilmu yang bermanfaat Yang dimaksud ilmu adalah Maqala Allah wa maqala Rasul ala fahmi Ahlihima Ilmu yang dimaksudlah Apa yang dikatakan oleh Allah Itu Quran Dan apa yang Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu hadis yang sahih Berdasarkan pemahaman ahlinya Bukan berdasarkan pemahaman selain mereka Pemahaman orang yang bodoh Maksud bodoh-bodoh tentang Quran Sunnah Walaupun mungkin dia cerdas Mungkin dia pintar Mungkin dia bergelar Profesor, doktor, insinyur Dan Gelar lainnya Di dalam urusan atau ilmu dunia Tapi bodoh tentang Quran Sunnah Bodoh tentang ilmu-ilmu Alat Untuk memahami Quran Sunnah Tidak faham Bahasa Arab, Nahusaraf Balagah tidak faham ulumul Quran, ulumul Hadis, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah. Dia bodoh tentang Quran Sunnah. Kebodohan seperti ini lalu dipakai untuk memahami Quran Sunnah pasti keliru, pasti salah. Pemahaman mereka yang seperti itu jangan diikuti ketika berbicara tentang Quran Sunnah. Ikutilah ahlinya Allah berfirman: Fas'alu ahla zikri Inkuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kalian ke ahlinya Kalau kalian tidak tahu Kebodohan adalah penyakit Yang melahirkan Syubhad Dan syahwat Dua penyakit yang membahayakan manusia karena menjermuskan mereka ke dalam jurang kebinasaan dunia sampai akhirat. Karena kebodohan adalah penyakit, maka obatnya adalah ilmu. Berkata Imam Ibn Qayyim yang dinukil oleh mualif dalam kitab Al Wabilus Syib: Ilmu rahimak Allah. Bi anna amradal kulu Bekullaha Mutawallidatun anil jahal Wadawauha al ilm Ketahuilah wahai saudaraku Yang semoga Allah merahmati kalian Bahwa penyakit-penyakit hati Seluruhnya lahir dari kebodohan Makanya obatnya adalah ilmu Ketika Orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa Ij'an lana Ilahan kamu Kamalahum alihah Hai hey Musa Buatkan bagi kami Satu patung sesembahan Sebagaimana tuh mereka juga memiliki patung Semban, jadi Nabi Musa dan kaumnya Saat itu lewat ke sekelompok orang yang sedang menyembah banyak patung. Eh si Bani Israel ini meminta patung sesembahan kepada Nabi Musa. Apa kata beliau? Bal antum qawmun tajhalun. Dasar kalian mah jelma bodoh. Dasar kalian mah orang bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka minta patung sesembahan dan ini syirik. Berdasarkan hal itulah maka orang terjerumus ke dalam syirik, ke dalam kufur, ke dalam bid'ah, ke dalam dosa dan maksiat itu karena kebodohan. Makanya obatnya lah ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang suatu saat terluka berlumuran darah, lukanya parah. Eh, kau lagi dalam keadaan lupa dia junub. Jadi kalau mau sholat harus apa dulu? Mandi dulu. Terus orang ini tidak tahu ada tidak ruhsah Keringanan untuk tidak mandi Para sahabat menyatakan tidak ada Kamu harus mandi Walaupun dalam keadaan luka Akhirnya orang ini maksakan mandi dan mati Tambah parah lukanya sampai mati Sampailah berita ini kepada Nabi AS Beliau bersabda Qatalu qatalahumullah mereka telah membunuhnya. Jadi anggap para sahabat yang memberi fatwa yang salah itu itu yang bertanggung jawab menyebabkan kematian orang itu lalu beliau berkata ala sa'alu idalam ya'lamu. Fa innamash shifa'ul ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Jangan berfatwa tanpa ilmu. Karena apa? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan sebagaimana kehasanan hadis ini diterangkan oleh Syekh Al-Albani al dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan obat bagi kebodohan adalah bertanya menunjukkan kebodohan itu penyakit dan obatnya ilmu dengan cara bertanya berdasarkan hal itulah maka berkata mu'allif faja'nal iya wahua iyul qalbi Anil ilmu wal lisani anin nutqi bhi maradan wal shifau sughul ulama dalam hadis ini Nabi saw menjadikan kebodohan itu bodohnya hati dari ilmu dan lisan dianggap sebagai penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada ahlinya kepada para ulama. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih Ma min zamn fil Qur'an ilah, wahyu thamratul jahal, wa ma min madhn fil Qur'an ilah, wahyu thamratul ilm. Tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang isinya mencela, mencela orang atau perbuatan. Mencela syirik, mencela kufur, mencela bidah, mencela dosa maksiat dan pelakunya. Tidaklah ada satu ayat pun yang berisi celaan kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Orang syirik karena bodoh, orang kufur karena bodoh, orang berbuat bidah karena bodoh, orang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat juga karena kebodohan. Makanya Allah berfirman. وَخَرْنَ فِي بُيُّتِكُنْ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُجَ جَهِلِيَةِ الْأُولَ Janganlahai hey, kalian para wanita, para isteri Nabi bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu menunjukkan tabaruj yang dilakukan oleh para wanita sebagai salah satu bentuk dosa dan maksiat yang dilakukan oleh para wanita sebagai salah satu bentuk dosa dan maksiat adalah wujudnya Tak dari kebodohan Penyebabnya adalah kebodohan Maka tidak ada satupun orang Yang dicelak dalam Al-Quran Karena kesalahannya Kecuali itu pasti buah dari kebodohan Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran Yang memuji Yang menyanjung Baik orang atau perbuatan Kecuali pasti itu buah dari ilmu Allah memuji orang beriman, beramal soleh, bertakwa, berbuat kebaikan Orang yang sabar, dipuji, disanjung oleh Allah Kenapa orang bisa iman, bisa takwa? Kenapa orang bisa beramal soleh, kenapa orang bisa bersabar Pasti karena ilmu Buah dari ilmu melahirkan keimanan, amal soleh, ketakwaan, kesabaran, kebaikan, dan yang lain-lainnya yang menyebabkan Allah memuji mereka dan itu adalah ilmu Maka oh, kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah ilmu Makanya Imam Ibn Qayyim khusus menyusun sebuah kitab Judulnya Ad-Dawad-Dawad ad Adda, artinya penyakit ad artinya obat di dalam kitab itu dijelaskan yang dimaksud penyakit yang dibahas oleh Imam Ibn Al qayyim adalah penyakit hati. Yang melahirkan kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bin'ah, perbuatan dosa dan maksiat. Itulah penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit badan. Apa obatnya? Obatnya ilmu. Dengan ilmu, orang yang tanya terjerumus Sekalang syirik, tahu syirik itu buruk Lalu dia taubat dan kembali Kepada Tauhid Dengan ilmu Orang yang tanya kufur Tahu kufur itu buruk Lalu dia berhenti keluar dari kekufuran Menuju iman Dari binah kepada sunnah Dari maksiat kepada ta'at Maka jiwa yang tanya terjangkiti Penyakit, sembuh lagi Oleh ilmu dan ingat, penyakit hati jauh lebih dahsyat efek buruknya daripada penyakit badan Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud dari sa'adah Kata beliau Fa'amradul qulub as'abu min amradil abdan Lainnya, gaya meredih badan, ayi yufdi bissahebihi ila al-maut. Wa amma meredih qalbi, fayufdi bissahebihi ila al-shaqa al-abadi. Walas shifal hadal meredih ilah bil-ilm. Ktaimam ibn Qayim. Penyakit hati lebih berat daripada penyakit badan dan lebih berbahaya. Karena puncak dari penyakit badan hanya menyebabkan si penderitanya itu mengalami kematian dan itu akhir dari keburukan karena penyakit badan mati dan mati bukan sesuatu yang terlalu merugikan manusia. Adapun penyakit hati menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam penderitaan yang abadi adab di akhirat. Penyakit hati menyebabkan orang itu syirik, kupur, maksiat atau dosa, adabnya dahsyat. Lebih mengerikan daripada kematian. Dan tidak ada obat bagi penyakit ini kecuali hati. فَكَمَا أَنَّهُ لَا حَيَاتَ لِلْأَرْضِ إِلَّا بِالْمَطَرِ فَكَذَلِكَ لَا حَيَاتَ لِلْقَلْبِ إِلَّا بِالْعِلْمِ Sebagaimana Tidak akan ada kehidupan di muka bumi Kecuali dengan adanya air hujan yang turun Kalau kemarau panjang setahun apalagi Lebih Apa yang terjadi pada tanah Tanah itu gersang, kering kalau kering mematikan kehidupan yang ada di dalamnya Rumput-rumput, tanaman-tanaman kering Air juga kering Sumur-sumur Sararaat Sarat itu apa? Sumur-sumur Saat Sumur Kering Kering magaring bahasa Sunda Kering mah lawan dari basah Air saat mah lawan dari berair surut, ya surut surut mah berkurang masih ada air saat mah garing, weh. kehidupan hilang kalau rumput mati binatang pemakan rumput tumbuh-tumbuhan mati. Kalau binatang pemakan rumput-rumputan mati, binatang predator, pemakan daging juga, tidak ada makanan, mati. Coba manusia mau makan apa? Matilah bumi. Mati bumi karena tidak ada air hujan, demikian juga tidak akan ada kehidupan bagi hati, kecuali dengan ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan wahyu yang Allah berikan kepada beliau, lalu beliau dakwahkan ke tengah umat manusia. Itu tak ubahnya bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang kemudian diterima oleh bumi. Maka jenis tanah di dalam permukaan bumi terdiri dari tiga jenis. Jenis yang pertama adalah tanah yang gembur Menyerap air Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Muncul tumbuh-tumbuhan rumput Kemudian jamur Itu bermunculan Sore harinya Hujan turun besok paginya jamur bermunculan Maka ada Peribahasa seperti jamur di musim hujan Banyak bermunculan secara cepat Ada lagi jenis ta tanah yang disebut dengan kian Kian itu tidak menyerap air Tapi hanya bisa menahan air tergenang Seperti batu cadas Batu cadas itu tidak bisa menyerap air Tapi bisa menahan air Airnya tergenang ada manfaat, ada air yang tergenang itu dipakai minum orang, minum binatang Bisa nyuci, bisa menyiram tanam-tanaman Tapi tanah yang keras seperti cadas itu tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Ada lagi jenis tanah yang ketiga tidak bisa menyerap air Dan tidak bisa menahan air Dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Air itu mengalir lewat begitu saja Tidak terserap, tidak tertahan Tiga jenis tanah Mana yang terbaik? Yang pertama Dan itu adalah ilustrasi Gambaran dari kondisi hati manusia ketika menerima wahyu Menerima penjelasan Quran Sunnah Menerima dakwah, Ada yang menyerap Menjadi iman Lalu melahirkan amal soleh Bermanfaat bagi diri Bermanfaat bagi orang banyak Seperti tanah yang gembur tadi Menyerap air dan Menumbuhkan tanaman Tumbuh-tumbuhan dan bermanfaat Bagi manusia ada lagi orang yang menyerap ilmu, tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya, cuma bermanfaat bagi orang lain. Ini orang-orang munafikin, atau hmm, ini nih, orang Muslim, orang Muslim yang rata-rata di atas rata-rata. Siapa ulama, dai, ustadz, mobilik? Dia memahami ilmu Quran Sunnah Tidak diamalkan untuk dirinya Tapi Dia bisa ajarkan ke orang lain Karena apa? Karena dia menjadikan Ilmu yang dia pahami Sebagai alat Untuk meraih Keuntungan duniawi Orang seperti ini oleh Nabi SAW disebut dengan Rajulun Fajir Orang durhaka Manfaat ke umat Iya Dia dakwah Menyampaikan ilmu yang dimilikinya Kepada orang lain Orang lain tertuntun Orang lain tercerahkan Orang lain Memperoleh manfaat Tapi dia tidak Mengambil manfaat itu Untuk dirinya sendiri Inilah yang dimaksud dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha la yu'ayidu hadzal din birrajulil fajir. Allah menguatkan mengokohkan agama ini dengan orang yang fajir, orang lurhaka Ahli maksiat. Waktu saya dulu masih muda, masih bujang. Sekarang sudah enggak bujang lagi. Padahal mendengar hadis ini terbayang bahwa Islam akan dikuatkan oleh ahli masyad Kebayang suatu saat tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang maling gitu membela Islam Kan gitu ya Ternyata itu difahami oleh otak, oleh kebodohan Tapi setelah kita mendengar penjelasan para ulama bukan begitu Nah, ada ceritanya yang preman membela Islam yang ada adalah preman dibayar untuk mengobrak-abrik pengajian itu ada. Siapa laki-laki durhaka yang demek dalam hadis ini? Ustaz, ulama, kiai, mubaligh, dai, dai yang gimana? Yang berilmu, ilmunya lurus, ilmunya benar. Menyampaikan ilmunya. Tapi niatnya untuk dunia. Niatnya mungkin ingin disanjung, ingin dipuji, ingin disebut naik kondang, ingin disebut membalik terkenal, ingin disebut ustad sejuta umahat, dan seterusnya. Ingin viral, ingin beken, ingin kaceluk, ke awun-awun, kajana pria. Masyur, populer, atau ingin duniawi lainnya Mungkin ingin uang Mungkin ingin jabatan Ingin kedudukan Niatnya liqairillah Niatnya bukan karena Allah Setiap orang yang melakukan ibadah dengan niat Tidak karena Allah Dia fajir Dia durhaka Tapi karena ilmu yang disampaikannya benar Umat dapat manfaat Islam terkuatkan Banyak orang memperlahi dayah karena dakwahnya Tapi niatnya buruk untuk meraih kepentingan dunia Dia fajir dan Islam terkuatkan dengan perbuatan orang itu Ini yang dimaksud Inilah yang kian tadi Kian itu tanah yang keras yang tidak menyerap air Hanya bisa menampung air Dan air yang ditampungnya bermanfaat bagi orang banyak Ini jenis yang kedua, buruk ini Walaupun ada manfaatnya. Jenis yang ketiga yang terburuk Adalah jenis tanah Yang tidak bisa menyerap air Tidak juga bisa menahan air Tidak bisa menumbuhkan tumbuh tumbuhan Maka ini gambaran orang yang hatinya ketika didakwahi menolak Gak mau faham, gak mau ngerti, gak mau tahu Otomatis tidak memberi manfaat kepada umat Orang ini bodoh tentang agama, gak mau tahu Seburuk-buruk jenis tanah, seburuk-buruk jenis hati Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam Kitab Miftahul Darisadah kata beliau wa hadza Fa innal arda inna ma tahtaju ila al ilal matar fi ba'd al awqat fa idza tataba'a 'alayha ihtajat ila inqita'ihi wa amma 'ilmu fa yahtaju ilayhi al qalbu bi 'adad anfas Walau Yaziduhu kathratuhu illa solahan wanafan. Bedanya antara hati manusia dengan tanah kata Imam Ibn Qayyim Tanah itu hanya membutuhkan hujan di sebagian waktu saja, tidak setiap saat. Dan kalau hujan setiap saat, setiap hari, maaf yang terjadi, rusak itu tanah. Banjir di mana-mana, bangunan juga bisa runtuh, pohon-pohon bisa tercabut dari akarnya ikut hanyut, kehidupan manusia pasti terganggu Maka butuh apa? Butuh kadang-kadang berhenti dari hujan Hujan itu eh, cukup sehari, sekali, tapi beberapa menit saja maksimal sejam, nah itu cukup tak nah, kalau seharian hujan maat sudah banjir di mana-mana Apalagi siang malam hujan selama seminggu wah seperti yang terjadi di kaum Nabi Nuh Terus selama berhari-hari hujan siang malam tak berhenti-henti banjir sampai seluruh daratan sampai puncak gunung juga terendam. Tak nah, ada yang selamat. Kecuali orang-orang yang ditampung di atas perahu Nabi No, hanya itu. Jadi itu tanah hanya membutuhkan guyuran air hujan sewaktu-waktu, tidak sepanjang waktu. Adapun ilmu dibutuhkan oleh hati sebanyak mungkin, tanpa dikhawatirkan akan merusak jiwa kita atau hati kita atau otak kita dengan ilmu yang ditambahkan terus-menerus semakin banyak ilmu yang diberikan yang terserap oleh hati semakin banyak kemaslahatan dan manfaat itu pernyataan imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan hal itu fahajatul qalbi ila al-ilmi laysat kahajati ila at-tanaffus fil hawa bal a'zham Kebutuhan hati terhadap ilmu Tidak seperti butuhnya badan kita terhadap uh, oksigen Bahkan lebih lagi daripada itu Karena apa? Karena, sekali lagi Tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen Bagi tubuh kita maksimal berakhir dengan kematian Dan kematian Bukanlah akhir dari segalanya Setelah kematian ada kehidupan baru Setelah itu Bisa berakhir dengan Penderitaan yang abadi Karena terkena dengan Murga dan azab Allah subhanahu wa ta'ala Fabil jumlah Ini pasti masih perkataan Imam Al-Qaim Fal ilmu lil qalb, mithul mauli sambak. Jika fakadahu mat, fani sbatul ilmi ilal qalbi, kanisbatidawil aini ilaiha, wakani sbatis samil udun, kalama lisan ilaihi. Jadi, jika adimahu, kana kal aini al Kesimpulannya. Ilmu bagi hati, taubahnya bagaikan air bagi ikan. Bila ikan terpisah dari air apa yang terjadi? Mati. Mati pula jiwa bila terpisah dari ilmu. Hubungan ilmu dengan hati taubahnya seperti hubungan cahaya bagi mata. Bisakah mata melihat tanpa ada cahaya? Tidak. Seperti hubungannya pendengaran terhadap suara. Seperti hubungan umpamanya apabila mata tidak mampu menerima cahaya atau kehilangan cahaya, mata itu akan buta. Dan apabila telinga kehilangan kemampuan pendengaran, maka dia akan tuli dan lisan apabila tidak mampu berbicara, maka dia akan bisu. Seperti itu hati yang tidak diberi nutrisi ilmu. Matilah hati dan apabila hati mati maka hilanglah fungsi dari hati tersebut. Walhasil salah satu cara mengobati hati adalah dengan ilmu. Bagaimana cara kerja ilmu di dalam mengobati hati? Ilmu mengobati hati dengan dua cara. Cara hissi dan cara maknawi. Cara hissi adalah, Tadi dijelaskan, semua penyakit hati berupa syirik, berupa kufur, berupa khurafat, berupa syubhat dan syahwat itu kebodohan sumbernya. Ketidaktahuan. Maka orang terjerumus ke dalam syirik karena enggak tahu ini syirik loh. Setelah dapat ilmu dijelaskan, baru tahu oh ini bahaya, lalu berhenti. Maka karena penyakit, ciri, kufur dan sejenisnya Lahir dari kebodohan Begitu diberi ilmu hilang kebodohan Dengan hilangnya kebodohan sembuh Karena kebodohan obat Eh kebodohan obat Karena kebodohan penyakit Kalau kebodohan hilang berarti penyakit hilang sembuh itu Orang umpamanya Bermaksiat dengan cara meninggalkan kewajiban Dia tidak tahu bahwa itu wajib Setelah diberitahu Oh dia terkejut Ternyata kalau tidak dikerjakan Terancam dengan azab, murka, Allah, laknat, Allah, dosa, dan seterusnya Akhirnya dia melakukan kewajiban itu Terus karena ilmu dia tahu cara melakukan kewajiban itu dengan cara pelaksanaan yang berkualitas Bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan Maka terterangilah jalan hidupnya Setelah kebodohannya hilang oleh ilmu, hilang juga penyakitnya Ini cara kerja yang pertama dari ilmu menghilangkan kebodohan yang menjadi penyebab lahirnya penyakit hati berupa syirik kufur atau yang lain-lainnya. Ini cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua, ilmu adalah pengundang turunnya hidayah dari Allah. Orang bisa meninggalkan kewajiban, melanggar yang haram Karena jauhnya dia dari hidayah, dari taufik, nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah dari Allah, nggak dapat semangat untuk melakukan ibadah, nggak dapat filter penolak keburukan, akhirnya kewajiban ditinggalkan, akhirnya hal-hal yang diharamkan dilanggar dan dilakukan, karena jauhnya dia dari hidayah Allah. Maka ketika dia belajar ilmu, ilmu itu pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza Wajalla. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man salaka tarikan yaitami sufi ilman sahal Allahul Ahibil Tarikan Al Jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Akhirnya, artinya Allah akan turunkan hidayah. Talafik dengan hidayah talafik ini dia berbuat, dia beramal, dia beramal, beriman, beramal soleh itu yang menyebabkan dia mudah melangkah menuju surga. Hidayah dari Allah Azza Wajalla dan hidayah terpancing oleh ilmu. Hidayah diundang oleh ilmu. Lihat sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi disahiri imam Muslim. Majtama' qaumun fi baytin min maytillah yatsuna kitab Allah ytadarusuna fi ma bainahum illa hafathumul mala'ikah wa anzalat alaihimur rahmah wa ghashiyat humur uh, wa ghashiyathumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah wa dhakara Allahu fi man indah Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah mereka baca Al-Qur'an dan mempelajari isinya ngaji itu belajar ilmu Maka para malaikat akan turun untuk mengerumuni mereka, Allah akan curahkan rahmat kepada mereka, Allah akan turunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah akan memuji-muji mereka, menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang sedang ngaji dapat rahmat, dapat sakinah, dapat salawat dari Allah, dapat salawat dari para malaikat, dan juga dikerumuni oleh para malaikat. Orang yang dapat itu pasti dapat hidayah dari Allah. Sakinah, tahu tidak sakinah? Sakinah itu ketentera jiwa, menambah iman, menunjukkan bukti adanya hidayah. وَالَّذِي أَنْزَلَا سَكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ Iman Imanama imani Allah lah yang menurunkan sakinah Ketentraman jiwa kepada hati orang mukmin Untuk nambah iman mereka Daripada iman yang sudah ada sebelumnya Nambah iman itu Bukti adanya hidayah Allah yang turun Nambah iman Nambah dorongan semangat ibadah Nambah kuat benteng pertahanan Dari godaan Dosa dan maksiat Dari dua sisi inilah Ilmu bekerja untuk membersihkan hati Ada tambahan pengetahuan Tambahan pencerahan Tambahan informasi tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia jauhi Ada hidayah dan taufik dari Allah dari dalam Yang menyebabkan dia memiliki semangat besar untuk beribadah dan beramal soleh Dan menolak berbagai macam godaan dan rayuan untuk berbuat dosa dan maksiat dari sinilah kita mengetahui peran ilmu sebagai obat bagi penyakit hati. Inilah cara mengobati hati yang ketiga, pelajari ilmu, hafalkan ilmu. Maka ilmu yang dipelajari akan mengkondisikan hati, membuat hati lapang, membuat hati tenang, membuat hati yakin. Membuat hati ini optimis, semangat untuk beribadah, beramal soleh Membuat hati ini mampu memfilter apa yang membahayakan bagi dirinya Yang kemudian ditolak, dijauhi untuk tidak dilakukan Agar hati terselamatkan dari malbarat yang ditimbulkannya Inilah poin yang ketiga Sudah tiga obat bagi penyakit hati Pertama, baca Al-Quran yang ketua, kedua, kedua zikrullah, yang ketiga al-ilmun nafi. Terus yang keempat. Yang keempat adalah aqlul halal wa tiqa'us Hanya memakan makanan-makanan yang halal. Makanan, minuman, pakaian Semua yang kita pakai yang halal Dan menjaga diri dari yang syubuhat Yang syubuhat ini yang diragukan Ini halal apa haram Apalagi yang haram Jauhi sejauh-jauhnya Siapa orang yang menjaga diri dari yang syubuhat Dia sudah memelihara kehormatan dan agamanya tapi siapa orang yang masih berkutat kepada yang sobat ini halal haram halal haram, kayaknya halal lah gitu, tak enak. Akhirnya dia lakukan. Siapa orang yang terjemus kelam yang sobat dipastikan dia terjemus kelam yang haram. Sebuah hadis dari Nu'man bin Baschar radhiyallahu an berkata Rasul saw. والسنة لا عدد جمل كتاب الأربعين النووية إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى yushiku ayyarta fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudh ila salahat salaha al jasadu kullu wa fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb rawahu bukhari wal muslim wa muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam ingat Sesungguhnya yang halal itu jelas Yang haram juga jelas Antara yang halal dan haram Ada perkara yang syubuhat, yang samar Ini halal apa haram? Sebagian orang menghalalkannya Sebagian orang mengharamkannya Syubuhat Yang tidak diketahui oleh manusia oleh kebanyakan manusia yang tahu Kalau orang-orang berilmu nama Jelas ini mah haram. Tapi ada orang yang menghalalkannya Ternyata yang menghalalkannya Itu karena doyan Bukan karena kajian ilmiah Contoh yang begini apa? Rokok Ada yang mengharamkan? Banyak Kalau ulama-ulama di timur tengah Sejak zaman dahulu Terus di Indonesia Ada ulama yang mengharamkan rokok Ya, ada fatwa dari Majlis Ulama, Majlis Tarji Muhammadiyah, Al-Irsyad. Ada fatwa mengharamkan. Ada yang menghalalkannya? Banyak juga yang menghalalkannya orang biasa apa? Kiai. Kiai. Selidik punya selidik? Dengan rokok. Kalau diharamkan, dia tidak bisa meninggalkannya. Maka cari pembenaran untuk menghalalkannya. Yang paling konyol ada Ustadz yang menyatakan... Sebenarnya bagi orang awam merokok itu makruh tapi bagi ustaz sunah. Gelo tuh tah. Ditanya kenapa bagi ustaz sunnah Karena kalau ustaz tidak merokok khawatir dianggap mengharamkan. Dalil apa itu ya? Minimasi syubhatnya. Tadi kata Rasul so sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu Bahwa ini haram Disa dianggap halal Karena ada kiai yang Menghalalkannya Karena terludoian Karena sudah kecanduan Saya kalau ngajar Tidak sambil ngerokok Tidak keluar dalil tuh. Ada yang ngomong begitu? Ada Yang paling konyol Ada yang menghalalkan rokok Hanya karena Coba kepada para peneliti, para uh, tukang research, kalau rokok haram, kenapa Allah ciptakan tembakau? Diapakan tuh tembakau? Cara mensyukuri tembakau itu diapakan? Selain dirokokan ada yang gitu? Dari hal-hal itu di logika yang ponol itu sama aja dengan coba ganja. Ganja ditanam oleh Allah, tidak? Itu bukan siapa yang menemukan ganja? Allah. Coba cari. Kalau memang ganja itu haram, kenapa Allah ciptakan? Bagaimana cara mensyukuri ganja? Coba babi itu, ya. Siapa yang menciptakan babi? Allah. Ya nggak. Terus kalau umpamai Allah haramkan, bagaimana cara mensyukuri keberadaan babi <tid> kalau tidak untuk dimakan? Ya tidak Coba itu Iblis alaih. Siapa yang menciptakan Iblis Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana ke, Menyukuri keberadaan Iblis Sebagai ciptaan Allah Kalau bukan untuk ditaati Kan bagi konyol itu Allah ciptakan keburukan Bukan untuk disyukuri Sebagai ujian bagi kita Adanya Iblis yang Allah ciptakan hati-hati Ujian Se-original apa imanmu Asli apa palsu Kalau asli coba Kalau digoda oleh bis tidak akan tergoda Se-original apa imanmu Dikasih ujian babi yang Allah haramkan Masih ada sapi Ada kambing, ada ayam Tergoda gak oleh lezatnya daging babi Masih ada sayuran-sayuran Allah kasih ujian berupa tembakau Untuk di roko nih Tergoda enggak? Masih ada banyak hal-hal lain Allah ciptakan, Allah tumbuhkan ganja Ada enggak fungsi lain dari ganja Selain untuk teler dan mabok? Saya enggak tahu ada enggak Enggak ada Di sayur bisa? Bisa Teler enggak? Teler Konon katanya di, di ASE itu orang sayur itu salah satu bumbu yang dimasukkan apa daun ganja itu lebih lezat katanya ya walah bener enggaknya itu nah terlepas dari hukum bagaimana makan sayur ganja jelas kalau Allah menciptakan sesuatu yang buruk tapi buruk ini menyenangkan itu ujian, itu cobaan. Ya, uji. sebagaimana Allah ciptakan babi, sebagaimana Allah ciptakan darah, sebagaimana Allah apa menjadikan kejadian adanya bangkai binatang yang Allah haramkan, ya sudah. Coba ada binatang sapi gede satu ton, mati, haram haram, coba bagaimana caranya mensyukuri bangkai sapi satu ton yang sudah mati selain dimakan masa dikuburkan begitu saja ton berapa ratus juta itu harganya tidak ada mubahamur untuk yang haram, sudah oh, kuburkan saja sudah buang saja ujian bagi kita ya Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fawali taqashubuhat, istabru al-dini wa irdih." Siapa orang yang menjaga diri dari syubhat, menjauhkan diri dari syubhat, enggak mau dekat-dekat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi yawman waqafish syubhat, siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubhat? dicari argumentasi pembenaran penghalalan terhadap yang dianggap syubhat wakwafil haram dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karena ayat hima yusiku ayat taafihi seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambing atau binatang yang digembalakannya dihau di sekitar hima Himah itu daerah terlarang Kebun orang dipagar atau tidak dipagar Pagarnya sama pagar hidup Di kebun orang itu banyak pohon-pohon daun-daun Kesenangan si kambing yang kita gembalakan di sana Kita gembalakan di sana Apa yang terjadi pada diri kambing? Ya pasti ngebet ke kebun orang Ya tidak itu bukan milik si, si si pengembala Bukan milik si pemilik kambing Punya orang lain digembalakan di sana Kecenderungan si kambing Lihat rumput hijau Tumbuhan hijau Pasti Pasti nyebet Dia akan terjerumus ke sana Seperti itu Ini gambaran Kata Rasul saling ingat Setiap raja, setiap penguasa punya daerah terlarang Yang tidak boleh dilanggar Dan ingat daerah terlarangnya Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan Kalau perkara yang Allah haramkan didekati Ya kecenderungan jiwa pasti kesana sebab nyaris Setiap kali yang Allah haramkan itu menarik bagi jiwa kita, menyenangkan jiwa kita. Sebut apa sih yang yang Allah haramkan yang tidak disukai oleh manusia? Coba sebut apa? Zina, disenangi oleh orang? Iya. Judi, ada uh, orang yang kecanduan judi, rata-rata kecanduan gitu. Mabok, padahal semua itu mahal loh. Selain merusak Judi mahal apa tidak Ada yang murah 10 ribu gitu Sekali pasang Sekali Kalau 10 ribu pasang 10 juta Eh 10 ribu 1000 kali pasang 10 juta 10 ribu kali pasang 100 juta udah bisa beli mobil tuh Tapi gak terasa Dipakai judi yang mahal. Untuk mabuk Mahal apa murah Nah, kalau air kopi 3.000 satu gelas. Sasetannya paling 1100-an. Airnya 500, gelasnya 500, 2500 lah. Ya enak, manis gitu ya. Mabok mana ada yang 5.000, ratusan ribu sampai jutaan. Tempatnya juga enggak sembarangan, eksklusif, bukan di pinggir beli kopi di pedagang asongan ada? Ada. Beli minuman keras di pedagang asongan ada? Tidak ada. Di tempat-tempat mahal, di di, di di di di diskotik, di di di bar-bar gitu ya, di di tempat-tempat mahal, Seberjutaan Ada peminatnya? Banyak. Zina, gratis? Apa murah? Tidak gratis, tidak murah. Mahal. 80 juta berapa? <laughs> Yang diberitakan. Tuh. Cuma beberapa menit. <laughs> La ilaha illallah. Tapi paling peminatnya banyak, karena disukai oleh jiwa. Seperti rumput, tumbuhan orang pasti disukai le si kambing yang kita gembalakan di sana. Dilarang tayul yang deh, di, kaditu dijaga. Iya tetap susu luda tu, kambing kan gitu ya Nah, bagaimana caranya? agar selamat jangan gembalakan kambing di dekat kebun orang itu daerah terlarang bagi kita jauhkan jauhkan jauhkan tapi kambingnya ke sana aja ya iyalah itu kesenangannya itu gambaran ilustrasi perumpamaan yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam ingat setiap raja punya areal terlarang dan areal terlarang bagi Allah adalah perkara yang Allah haramkan Siapa yang mendekatinya, dia akan terjerumus kelam yang haram itu Satu-satunya cara yang selamat agar tidak terjerumus kelam yang haram Jauhi sejauh-jauhnya Untuk menjauhinya, jangan dekati syubhad Siapa yang menjauhkan diri dari syubhad Berarti dia sudah memelihara agama dan kehormatannya. Siapa yang mendekatkan diri kepada yang subhat bahkan menjerumuskan diri. Dipastikan dia akan terjerumus ke dalam yang Allah haramkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika menerangkan hadis ini, فَقَدْ دَلَّهَا الْهَادِسُ عَلَى أَنَّ أَقْلَى الْحَالَالِ يُصْلِحُ الْقَلْبَ وَأَقْلُ الْحَرَامِ وَالْشُّبُهَاتِ يُفْسِدُهُ. Hadis ini menunjukkan bahawa memakan barang yang halal akan memaslahatkan hati, memperbaiki hati. Sebaliknya memakan yang haram atau yang syubhat bisa merusak hati. Karena wayu ala aklil haram was syubhat. Karena dikhawatirkan kalau dia sudah berani memakan yang syubhat dia akan berani memakan yang haram. Dan apa yang terjadi doanya tak akan dikabul. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi SAW ayyuhannas Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba Wa inna allaha amarul mu'minin bima amarul bihil mursalin Wahai manusia Allah itu maha baik Dan tak akan menerima kecuali yang baik-baik Allah memerintahkan orang-orang mukmin Dengan isi perintah yang sama Dengan perintah kepada para rasul Allah berfirman kepada para rasul Ya ayuhur rusul Kulu minat taibat wa'amalu soliha Inni bima ta'amaluna alim Hai hey para rasul Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik Dan beramal solehlah Sungguhnya aku maha mengetahui apapun yang kalian lakukan Ini seruan Allah kepada para Rasul Ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman Tadi surah al Mukminun ayat 51 Sekarang Al-Baqarah 172 Ya hey ayuhalladina amanu Kulu mintoyibati ma'aruzaknakum Hai orang-orang beriman Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian jadi isi perintah Allah kepada para rasul dan orang mukmin sama, makan yang halal, yang baik. "Fumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara as as'a akbar ya muddu yadaihi ila as-samaa ya Rab. Lalu Nabi sallallahu menjelaskan seseorang yang memiliki beberapa faktor pendukung dikabulkannya doa. Ada berapa yang disebut? Pertama, yutilus safar. Dia banyak safar. Orang yang sedang safar doanya dikabul. Terus as as'a aghbaro. As, as, ah, Kata orang Sunda mah dekil ande kucur. As'a as, itu dekil. Agbaro itu berdebu. Kenapa? Menderita. Safar dia menderita loh dan posisi ketika menderita adalah posisi ketika doanya dikabul oleh Allah. Ya mudah ya dah hilah sama dia mengangkat tangannya ke langit dan mengangkat tangan termasuk faktor pendukung dikabulkannya dosa, abdul eh, dikabulkannya doa. Terus dia ilhah ya Rab, ya Rab, ilha itu mengulang-ulang doanya. Salah satu cara agar doa di, kita dikabul, jangan sekali dua kali, sering, sering doa dengan isi doa sama. Ya Allah saya beri saya rizki, Ya Allah saya beri saya rizki, Ya Allah saya beri saya rizki. Ya lebih sering, lebih bagus Ilhah namanya. Ya Allah saya beri saya jodoh satu lagi, Ya Allah saya beri saya jodoh satu lagi. Tahu saja begitu. Rasulullah SAW Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Tiga kali minima Ya Allah turunkan kepada kami hujan Hujani kami Hujani kami Ilhah namanya Dan ilhah termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya dosa Nih Dia safar Banyak safar Dia menderita Dekil and dekucal Dia mengangkat kedua tangan Dia mengulang-ulang doa, doanya Empat faktor Or dikabulkannya doa dia lakukan wamat amuhu haramun wamasrobuhu haramun wamalbasuhu haramul wa ghudiyah bil haram fa anhi istajabu Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia mengkonsumsi yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabul? Empat faktor pendukung dikabulkannya doa. Halal terhapus oleh satu penyebab penghalang dikabulkannya doa, yaitu apa yang haram. Walhasil, hal yang haram barang makanan atau minuman penghalang doa dan perusak hati. Sebaliknya, makanan yang halal, bisa memaslahatkan hati dan memperbaiki hati. Sebuah kisah. Ini kisah yang benar. Disceritakan oleh Imam Al-Zahabi. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Juga dinukir oleh Imam oleh Syaih Al-Uthimin, Rahimahullam, Kitabul Ilm. Suatu saat Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kan muridnya ya. Imam Syafi'i gurunya. Ketika ada berita Imam Syafi'i mau berkunjung ke Imam Ahmad, geger itu murid beri Imam Ahmad. Akan kedatangan ulama besar, bukan pejabat, bukan orang kaya. Imam Syafi'i bukan TRT-RTA, Imam Syafi'i bukan orang kaya. Tapi viral, orangnya ngetop, keceluk, keawun-awun, kekoncara, Kajana pria beken, sebagai orang soleh dan berilmu. Senang, ya pastilah senang. Kita ajak kedatangan syekh atau ustadz dari luar gitu, senang banget. Mau diperhatikan gimana solatnya, gimana ngomongnya, bagaimana akhlaknya, itu ilmu semua itu. Datang imam syafi'i, wah dimuliakan ini. Suguh-suguhan, suguhan terbaik keluar. Bagaimana bayangan orang soleh dalam pandangan orang awam ketika makan Pasti kan ancinnya, kata orang sudah ancin teh Makannya sedikit, sesuap dua suap, udah Pasti begitulah, enggak rakus Tapi apa yang terjadi? Imam Syafi menghabiskan seluruh makanan yang hidangkan tak tersisa sedikitpun Ade orang-orang Imam Syafi'i gembul. RW 06. Apa RW 06? Rawog Banyak makannya. Mulah hadat satu, catatan. Kedua malamnya, pasti tahajud tuh semalaman tuh. Karena orang soleh saleh ditolong, dilihat. Ternyata enggak tahajud, tapi tidur pun enggak ngelamun, kayak banyak pikiran. Terus sampai subuh nggak tidur. Dua, mulai halal kedua. Catatan kedua, nggak tahajud. Angko orang soleh, tahajud nggak? Ketiga lebih hebatnya lagi, ada subuh beliau pergi solat ke masjid dan solat subuh tanpa wudu. Yeah, itu wudu wudu ajan. Kita sebejat bejatnya kita kalau mau musylatna pasti minimal. Wudu, nggak tahu benar-benar nggak tahunya. Wudu, nggak benar nggaknya wuduhnya. Bukannya ya. wudu lah. Imam Syafi'i tidak ada tiga catatan. Pertama, gembul atau rw06. Kedua apa tadi? Tidak tahajud. Yang ketiga, salat subuh tanpa wudu. Padahal Imam Ahmad dalam pelajarannya Sering memuji Imam Syafi'i Sebagai orang berilmu Ahli ibadah dan seterusnya Sehingga orang pun ikut mengagumi Karena Imam Ahmad Sang Guru Juga mengagumi Imam Syafi'i Ternyata dilihat kayak gitu. Komplen mereka Ya Aba Abdullah Kaifat tusni ala hadar rajul Alladzi akala wa shariba wa afrawa Kullama fil ina. Walamiakumil layil Waiswallil fajar bidhuril wudu. Hei Abu Abdullah Abu Abdullah itu Imam Ahmad Gimana kau akan muji orang Seperti ini Kerja aja makan, minum, menghabiskan Semua suguhan yang disajikan Tidak sholat malam Dan sholat subuh tanpa wudu. Masa yang gini Dipuji Mereka aja murid Imam Ahmad Tidak gitu-gitu Ahmad. Mereka makan yang tidak gembul Malamnya bangun tahajud Dan kalau sholat subuh ya butuhlah Imam Syafi'i tidak Apa kata Imam Ahmad? Tanya langsung oleh kalian Penasaran atau tanya Tiga hal ini tuh Apa jawabannya? Lihat bagaimana jawabannya Jawaban seorang ulama yang melakukan hal yang dicela oleh orang awam. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang berilmu, begitu mencengangkan. Apa kata Imam Ash-Shafi'ah rahimahullah? beliau menyatakan, Amma akal tu, amma kauni akal tu, wa syarib tu. وافرغ كل ما في الاناء لانني ما وجدت طعاما احلى واطيب من طعام الامام احمد واريد ان املا بطني بهذا الطعام adapun aku makan minum menghabiskan semua yang disajikan Karena aku tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad Imam Ahmad seorang yang terkenal kesolehannya, kewaraannya Semua yang dimilikinya dijamin halal Bukan karena rasa, bukan karena harga mahal, bukan Tapi siapa pemilik dari makanan ini Seorang yang terkenal kesolehannya dan makanan yang halal penuh barokah masuk ke dalam mulut maslahat bagi tubuh Masuk ke perutnya Jadi darah, jadi daging, jadi tenaga yang akan mendorong kita untuk beribadah, beramal Soal lebih dari sebelumnya Ini jenis makanan Imam Ahmad Dan aku ingin memenuhi perutku dengan jenis makanan seperti ini Oh ternyata dihabiskannya itu karena barokahnya melihat siapa pemiliknya dan ini diakini oleh para ulama efek dari makanan yang penuh barokah walaupun sedikit walaupun nilai gizi menurut ilmu kesehatan tidak begitu bagus tapi Barokah itu jauh lebih baik daripada gizinya hebat tapi haram minimalnya subat jangan. Nih, ini yang menjadi penyebab. Kenapa beliau RW 06? Kenapa gembu? <tuh> Afan, ya saya tidak bertanggung jawab kalau setelah ini ada ustaz di sini setiap hari Ikhwan Iman datang ke rumah ustaz itu. minta makan. Kata ustaz makanan usai itu barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan itu. Tiap hari datang minta makan. Jangan salahkan saya. Ini yang pertama. Dan ini menjelaskan apa yang kita terangkan makanan halal barokah. Efeknya luar biasa bagus. Kepada jiwa kita dan tubuh kita, ya. Kedua, adapun amma kau lam aku milai Annani kuntu asyafah keru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena saya tadi malam berfikir tentang satu hadis. Hadis itu diobrolkan, didiskusikan siangnya bersama Imam Ahmad. Hadisnya pendek, hadisnya sesuai lihat imam Muslim tentang seorang anak namanya Abu Umair Abu Umair ini punya peliharaan burung Kemana Abu Umair ada di sana burungnya mencok Selalu dibawa Suatu saat Nabi SAW bertemu Abu Umair Tapi burungnya enggak ada Kata Nabi Ya Abu Umair ma faalan Nugair Hei Abu Umair apa yang sedang dilakukan oleh Nugair Nugair itu burungnya Nama burung Mana burungmu gitu Burung beneran ya Namanya Nugair Kata Abu Umair, mati. sudah Hanya itu. Saya berpikir tentang hadis yang pendek ini. Apa faedah yang bisa diambil oleh hadis ini? Kalau hadis ini tidak ada faedahnya, tidak mungkin. Sebab, salah satu syarat, sesuatu disebut hadis, yufidul ilm. Mampu memberi manfaat ilmu. Apa kata Imam Safi? Wabada an tafakertu fi hadal hadis, FasTambahat wa Akhlatu minhu akhbar min al-fifa ida. Setelah saya memikirkan hadis ini semalaman, saya boleh beristimbat dan boleh mengambil lebih dari seribu pelajaran dari hadis ini. Wa Tafakur fil hadis saya, Ahabu min salat al-firqat. Dan berpikir tentang hadis Sesaat saja lebih saya sukai Daripada sholat sunat seribu rokat Belajar ilmu lebih utama Daripada sholat sunat tahajud Walaupun seribu rokat Kenapa? Karena sholat tahajud disebut Amal qasir Sedangkan ilmu disebut Amal muta'adi Amal qasir itu amalan Yang manfaatnya hanya terbatas Untuk diri sendiri Pahala dari tahajud hanya untuk diri sendiri Yang lain tidak ada manfaat Yang bisa diambil dari tahajud seseorang Orang tidak dapat pahalanya hanya nonton orang yang sholat Ayo nonton orang yang sholat nih pahalanya gede Ada yang begitu? Tidak ada Manfaatnya hanya orang yang sholat Itu pertama Kedua manfaat dari sholat hanya selama sholat Beres sholat Assalamualaikum, assalamualaikum. Putus pahala Selesai solat nggak dapat lagi pahala solat. Makanya disebut amalan qasir walaupun seribu rokat. Pada kenyataannya kan nggak ada yang seribu rokat walaupun tahajud. Ya cukup waktunya ya. Adapun ilmu muta'ali muta'ali itu bermanfaat bagi banyak orang dengan manfaat permanen. Ketika belajar ilmu dapat pahala Ketika mengamalkan ilmu dapat pahala Ketika mengajarkan ilmu dapat pahala Setelah itu dia tidur bahkan mati Pahala dari ilmu yang diajarkan tetap mengalir Mengalir ke alam kuburnya Makanya lebih, saya lebih suka berbelajar ilmu daripada tahajud Saat itu saja Tapi malam-malam yang lain beliau biasa, biasa tahajud ya. Ini semua menunjukkan bahwa ada pun yang sekali lagi, yang satu lagi, ada pun saya sholat subuh tanpa wudu, karena saya belum batal sejak wudu isya. Semalaman kan nggak tidur, nggak batal. Dan Imam Syafi'i melakukan sholat subuh dengan wudu dari isya selama 40 tahun. Pada usia beliau berapa? 50 tahun, 51 tahun Menunjukkan beliau melakukan itu Sejak usia 10 atau 11 tahun tuh Masih kesih sudah tahajud terus Tidak tidur semalaman Selain tahajud, baca Quran, berdoa, berdikir juga Mempelajari ilmu Makanya tak heran kalau beliau tumbuh, berkembang Menjadi seorang ulama besar Yang namanya harum sampai sekarang Mungkin sampai hari kiamat Karena kemuliaan beliau ini semuanya menunjukkan bahwa salah satu faedahnya makanan yang halal penuh barokah berpengaruh ke dalam jiwa sebagaimana makanan haram juga akan merasuk merusak jiwa dan raga kita ya. Inilah poin yang keempat dari obat penyakit hati cukup ya sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu 4 menit untuk bertanya. Jawab Ala wa ala alihi wa Ini pengajian terakhir kita ya. Sebelum Ramadan. Ramadan mungkin ada lagi mudah-mudahan. Pertengahan. Apakah manusia akan diazab karena kebodohan atau ketidaktahuannya? Tergantung. Kalau perkara yang wajib bagi dia, wajib diketahui tapi dia tidak mempelajarinya, ya dosa. Karena Rasul sallallahu bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana yang wajib? Ilmu tentang kewajiban-kewajiban dia. Seperti ilmu tentang salat. Salat wajib Wajib ditunaikan secara benar Untuk bisa menunaikan sholat yang benar Perlu ilmu tentang sholat Siapa yang bodoh tentang tata cara sholat Dan hal yang berkaitan dengan sholat wuduhnya tayamum, mandi, dan seterusnya Dia salah karena kebodohan Dia berdosa Orang mau Ramadan Wajib dia tahu ilmu tentang fikih sa'um apa yang membatalkan, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, itu wajib diketahui. Siapa yang tidak tahu, dia berdosa. Orang mau haji, wajib dia tahu fiqhi haji, manasik haji. Wajib mempelajari. Kalau yang tidak haji karena tidak mampu, ya tidak wajib haji. Orang sudah terkena kewajiban zakat, sebelum berzakat, dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Kalau tidak, maka dia berdosa karena nanti zakatnya bisa salah, salah jumlah, salah penyaluran dosa. Ya, jadi ilmu yang wajib untuk diketahui, dipelajari, difahami adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dia lakukan. Adapun yang tidak wajib dia lakukan, maka tidaklah wajib. Tidak wajib bagi kita mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu syarif fiqih, enggak itu fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah menguasai sebagian gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Bagaimana hubungan dengan penjelasan bahwa Allah akan mengampuni dosa kesalahan yang belum tahu tidak diketahui eh, sudah ya tadi? Apabila seorang masuk kamar mandi tidak untuk buang hajat misal untuk buang pasang lampu pegangan pipa dan apa pokok tetap disyariatkan berdosa iya apapun yang akan kita lakukan di dalam WC berdoalah berdoa masuk WC dan langkahkan kaki yang kiri walaupun kita tidak tidak ngapa-ngapain ngumpet umpama ada debt collector ngumpet di WC doa Apakah kita boleh memberi uang tips kepada montir bengkel Sedangkan si montir adalah pekerja yang mendapatkan upah dari bosnya Begitu juga sebaliknya Jika kita berposisi sebagai montir Apakah kita boleh menerima uang tips Memberi uang tips Karena kinerja pekerja yang bagus Boleh sebagai hadiah tapi itu milik si owner dari perusahaan itu Milik bosnya Bukan hak si montir Karena montir memang digaji untuk itu Kalau kita puas Lalu memberi hadiah, memberi tips, memberikan jasa Ucapan terima kasih di luar ongkos kerja Maka itu milik bos Bukan milik si montir. Nah, boleh si montir mending boleh, tapi nih bos. Nah biasanya ada tidak semua ya. Bengkel-bengkel tertentu itu ada kotak-kotak khusus tips. Masukkan semua ke sana. Nanti mungkin seminggu sekali, sebulan sekali dibongkar, dibagi rata ke seluruh pekerja. Itu kebijakan bos. Boleh. Sebab kalau langsung ke montir nanti ada yang dapat banyak, ada yang tidak dapatnya enggak? Tergantung siapa yang kadang-kadang kadang-kadang ada orang yang tidak ikut cuma lihat saja, tapi pas kita keluar dia parkirin tuh. Dari uang parkirnya itu ya. Orang sedan parkirnya bukan 2000, minimal 10000, ribu, 20000 gitu. Nah, itu pun mestinya dimasukkan ke dalam kotak tadi. Uang tips dimasukkan ke dalam kotak Nanti di akhir pekan dibuka dibagi rata Ya ini kebijakan bos Jadi intinya memberi e, hadiah atau tips atas e, jasa e, Si pekerja kita puas atas kinerjanya boleh Tapi sekali lagi bukan milik oknum si pekerja Tapi milik bosnya nanti bosnya yang mengatur Bagaimana kalau kita sebagai montir atau pekerja atau karyawan atau guru dapat hadiah dari murid ketika bagi rapot ketika akhir tahun, boleh terima? Boleh, tapi storkan ke bos, ke atasan yang berwenang, ini saya dikasih hadiah dari orang tua murid. Kalau bos nanti dikumpulkan, buka semua bagi rata. Kalau tidak begitu nanti akan timbul kecemburuan. Apakah termasuk korupsi? Ya, termasuk korupsi. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat yang diberikan tugas mengambil zakat infak sodako, lalu kata orang itu, ini seoran zakat infak sodako, ini hadiah untuk saya dari orang yang ngasih zakat. Ini zakat, ini untukmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu tidak diam aja di rumah? Kalau dia diam di rumah, adakah yang ngasih? Tidak ada Jadi dia dikasih karena pekerjaannya Maka suruh dimasukkan ke sana Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah Ketika datang tamu dari luar negeri Istrinya dikasih hadiah oleh istri sang tamu ini, perhiasan Kata istri, ini milik saya Kata Umar masukkan ke Baitul Maal. Apakah kalau kamu bukan istri khalifah dia akan ngasih hadiah kepada kamu? Tidak. Jadi ngasih hadiah karena apa? Statusnya sebagai istri khalifah. Akhirnya dimasukkan ke Baitul Maal, ya. Jika ilmu adalah obat penyakit hati Mengapa banyak sekali manusia berilmu justru melakukan kemaksiatan yang uh, justru dia ketahui. Kalau ada orang berilmu tetapi terjerumus dalam dosa maksiat yang sebenarnya dia Melarang manusia dari hal itu Atau sebaliknya Dia memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan Dia sendiri tidak melakukannya Dia melarang orang dari keburukan Dia sendiri masih melakukannya Ada yang begitu? Ada banyak Kenapa begini? Ini berkaitan dengan banyak hal Sejak mulai dia mempelajari ilmu Dari aspek niat, dari aspek Adab ketika menuntut ilmu dan seterusnya Kalau niat mencari ilmunya dari awal salah Setelah dia berilmu Kesalahan niat itu akan tetap terpelihara Dan akan memperburuk karakter dia sebagai orang yang berilmu Berkaitan dengan niat Berkaitan dengan adab-adab ketika mencari ilmu Makanya hampir setiap ulama yang membahas tentang bab ilmu Pasti dibahas tentang kendala dalam menuntut ilmu Dan beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi selama menuntut ilmu Ada sebuah kutaib, kecil, kitab Judulnya, Awai Kutolab Artinya beberapa kendala yang harus dijauhi di dalam menuntut ilmu Di antaranya, kesalahan-kesalahannya ini Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu tidak mengamalkan ilmunya Dan seterusnya ada banyak Ya, ha, Syalut Haimin menyusun sebuah kitab Namanya Kitabul Ilmi Ada satu bab Diberi judul Al-Akhto Allati Yajib Hadruha Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi Oleh para penuntut ilmu Siapa yang melanggar beberapa larangan ini Maka kalak akan menimbulkan Mafsadat di tengah umat Salah satunya ini dia berdakwah ke sana kemari, tapi isi dakwahnya dia tidak aplikasikan dalam kehidupannya. Persis seperti hadis tadi, Islam akan dikuatkan oleh seorang yang fajir. Fajir ini salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah ulama, ustaz dai yang berdakwah tapi terjerumus ke dalam kemaksiatan dalam dakwahnya. Mungkin tidak ikhlas. Ya, mungkin ada ujub, riya, takabur, sum'ah dan yang sejenisnya. Ini salah satu efek buruk dari kesalahan ketika dia belajar ilmu. Kesalahan-kesalahannya banyak tapi kita tidak sempat untuk menjelaskannya sekarang. Bagaimana cara mengobati hati seorang perempuan Yang sudah mengarah ke dalam perselingkuhan dalam rumah tangga Maksudnya dia istri orang, istri masih bersuami Tapi selingkuh dengan lelaki lain gitu Harus diperjelas selingkuh ini batasannya apa? Apa hanya sebatas pacaran Sebatas komunikasi Atau sampai kopi darat atau waliyadhubillah sampai terjerumus ke dalam perzinahan Apakah sampai ke sana? Sebab semuanya masih dalam cakupan selingkuh Dia chatting aja dengan laki-laki -laki, Halo sayang ingat daku enggak gitu Kan orang sudah menyebutnya selingkuh ya Bagaimana caranya wajib dia tobat? Dia berhenti Blok itu nomornya Jangan komunikasi lagi Fokuskan perhatian kepada suami dan anak-anak Kalau ada yang tidak dia sukai dari suami Sampai dia men mencari laki-laki lain Coba komunikasikan Agar yang tidak dia sukai dari suami itu Dirubah oleh suaminya Mungkin umpah suaminya bau Suruh mandi sehari lima kali Sungguh pakai apa? Minyak wangi. Oh kalau suaminya umpamanya kasar Kasih tahu, saya ingin yang sikapnya lemah lembut Komunikasikanlah Apa yang kurang dari pasangan Coba ungkapkan dengan sebaik-baik cara Dan sebaliknya kalau ada diri saya yang Tidak engkau sukai, tunjukkan dan perbaiki Harus ada komunikasi terbuka ya Insya Allah nanti bisa terperbaiki Bulan Ramadan tahun kemarin saya hamil Kemudian saya pernah muntah Tapi tetap lanjut puasa Sampai duhur Karena merasa tidak kuat Akhirnya saya buka Dan pernah juga saya kesiangan sahur Akhirnya tidak puasa Karena merasa takut tidak kuat Dengan kondisi seperti itu Apakah cukup dengan mengkordok saja Atau harus membayar fidyah kalau wanita yang hamil mampu nggak dia saum? Mungkin mampu sampai akhir saum. Anggaplah hamilnya normal, tidak mabuk, tidak mual, tidak lemes seperti biasa. Mampu sampai maghrib, tapi coba konsultasikan. Ada efek buruk nggak kepada janin yang dikandungnya? Jangan hanya merasa kuat atau tidaknya Kalau kuat tersuggesti karena iman bisa kuat Tapi ada gak efek buruk ke janinnya Mungkin kurang gizi, khawatir ada cacat waliyatubillah dan konsultasikan Kalau kata dokter kandungan jangan Kondisi bayi lagi membutuhkan nutrisi yang banyak Rentan terhadap cacat atau kelainan yang lain Sebaiknya jangan saum dulu Kalau kata dokter. Jangan saum walaupun kuat. Terus apa tuh yang harus dilakukan apakah qadha atau fidyah? Karena ini ikhtilaf ulama ya. Tapi pendapat yang lebih rajih? Pendapat yang lebih kuat? Bagi wanita yang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dia saum Bisa berefek buruk kepada bayi atau dirinya Dia bisa Boleh buka Bisa lebih baik berbuka Antara boleh dengan lebih baik Tergantung efek buruk yang kelak ditimbulkan Kalau saum. Jadi boleh berbuka dan yang lebih kuat Dia fidyah Bagi yang menyusui Dan yang Hamil Karena apa? Karena dia tidak termasuk sakit Tidak termasuk safar yang wajib kado sakit wa kuntum mardau' awal safarin fa'in datum min ayam min Kalau kamu sakit atau safar kado. Tapi wa al ladina yuti kunahu miskin. Bagi orang yang yuti dia berat melakukan saum. Mungkin bisa saum kuat, tapi berat berisiko. Siapa ini? Orang tua yang sudah uzur tidak bisa saum. Di kodok nanti lebih tua malah. Orang yang sakit permanen, kata dokter ini gak bisa sembuh seumur hidup. Termasuk yang menyusui dan yang hamil, masuk kategori ini. Dia tidak sakit, dia tidak safar. Tapi kalau di bawah Saum maka fidyah. Ulama sekali lagi, ikhtilaf ada yang menyatakan Qado, ada yang menyatakan fidya, bahkan ada yang Menyatakan ya qado, ya fidya Pendapat yang lebih kuat adalah fidya saja ya, Tidak harus mengqadol Kalau bangun Setelah adhan subuh, apa masih boleh Untuk mengerjakan sholat fajar Untuk melaksanakan sholat Fajar subuh itu, waktunya kapan Tergantung apa yang dimaksud Sholat fajar, sholat fajar Adalah sholat Qoblas subuh dua rokat setelah adhan. Setelah adhan subuh berarti sudah masuk waktu subuh. Silakan sholat fajar dua rokat qoblas subuh. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW. Rok atas sholatil fajar khairu minat dunya wa ma fiha. Dua rokat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya qoblas subuh. Kalau qoblas subuh berarti sudah adhan subuh. Sholat tulu sunnah dua rukat khablas subuh itu yang disebut sholat fajar lalu sholat subuhnya dua rukat. Bagaimana hukumnya berbelanja dengan e, daging dari pengusanan muslim atau yang berasal dari negeri kafir dan kita ragu apakah penyembelihannya dilakukan menyebut nama Allah atau tidak? Apakah ini termasuk shubhat? Tergantung di mana kita hidup. Kalau di Indonesia, walaupun pengusahanya orang-orang kafir, tapi pasti penyembelihannya diperintahkan kepada orang Muslim dengan penyembelihan secara Muslim. Karena dia tahu kalau mau disembelih oleh mereka, orang Islam nggak akan mau beli, rugi dia. Oleh karena itu pastilah Mereka akan menyuruh orang-orang Islam Untuk menyembelih dengan cara yang Islami Agar laku Maka itu kalau di Indonesia Maka halal, boleh Walaupun ownernya pemiliknya orang kafir Non-Muslim Tapi pelaksana penyembelihannya Orang-orang Islam Adapun kalau di luar negeri Di negeri kafir Mayoritas Islam di Amerika kafir Di Amerika, di Eropa di Asia Timur seperti Jepang, China, Korea dan yang lain itu ateis atau non Muslim. Walaupun daging ayam mereka tidak menyembelih. Di Eropa di Amerika di Cina nggak boleh disembelih. Itu zalim kepada binatang. Kalau sapi atau kambing ditembak otaknya, tok langsung mati. Kalau ayam disetrum dengan voltase tinggi ribuan watt, langsung mati. Haram. Walaupun pelakunya orang Muslim, maka walaupun daging ayam, daging kambing, daging sapi di sana haram, tidak boleh. Makanya di Eropa ada orang-orang Islam rata-rata berasal dari Maroko. Mereka mengajukan izin penyembelihan secara Islam, dan diberi izin. Nah, akhirnya diberi apa namanya disembelih secara Islami. Dan itu lebih laku orang kafir juga banyak yang beli karena dagingnya lebih lebih fresh. Lalu ada di tokonya ini halal. Daging dijual daging halal. Ada logonya di sana ya. Itu halal. Tapi kalau tidak ada logo halal berarti yang uh, mengurus orang kafir itu tidak disembelih rata-rata ya. Cuma ditembak otaknya langsung mati Otomatis si dagingnya itu apa? gunuk genek itu apa ya? Tidak fresh gitu Dan ketika di, di, diteliti Masih banyak bakteri yang terkandung di dalamnya Anapun yang disemlih bakterinya itu habis Terbawa oleh darah yang mengalir dari leher yang disemlih Ya jadi kalau di Indonesia kita beli daging di supermarket Atau di pasar Udah halal-halal saja Kecuali kalau kita lihat di pasar ada orang yang lagi nyembeli ayam kita lihat langsung ternyata dicolokkan, blokso atau dicekik, blok, blok. Nah, jangan kalau kita lihat begitu ya ayam tewak, potong-potongkan, belwer dialungkan karena air yang sedang mendidih. Nah, itu jangan kalau kita lihat langsung. Tapi orang itu berisiko nggak laku, disebar, difoto gitu. Apalagi sekarang ada video diviralkan. Jangan beli ayam di sini. Dipitiskan. Bisa bangkrut mereka ya. Terakhir. Bagaimana cara agar bisa lebih kona'ah bagi karyawan yang sudah lama bekerja. Tapi belum bisa punya rumah. Belum bisa haji. Baik haji ataupun rumah tidak wajib bagi yang tidak mampu Apakah berdosa orang yang masih ngontrak? Tidak Apakah berdosa orang yang punya rumah tapi nyicil dengan ada riba? Ya berdosa Mending mana punya, rimah, tapi punya rumah tapi dosa atau ngontrak tapi tidak dosa Yang lebih bagus punya rumah tapi tidak dosa Beli cash tapi kalau itu tidak mampu ya jangan memaksakan diri. Selama masih bisa ngontrak, kontraklah. Haji saya nggak mampu nggak apa-apa nggak wajib nggak dosa karena haji berkaitan dengan kemampuan. Wallahi al-nasihec al-baiti manistato ailee sabila. Kalau nggak mampu nggak dosa tidak berkewajiban ya jangan menjadikan Urgennya, pentingnya punya rumah, lalu dianggap darurat, lalu cicil KPR yang ada riba. Kalau ada yang tanpa riba, syariah ya bagus, silakan. Kalau nggak ada, ya sudah minimal ngontrak itu lebih barokah dan tidak dosa daripada punya rumah tapi punya hutang dan dosa riba yang besar. Apalagi mobil saya, kalau nggak ada mobil kesana kemari susah. Makanya saya ingin walaupun ada riba tetap dosa besar. Kata siapa susah bagi yang punya mobil? Ya bagi yang nggak punya mobil. Banyak yang nggak punya mobil kesana kemari mudah ya. Ada angkot, ada ojol, ada taksi online, ya ada macam-macam. Dan itu masih bisa untuk kita manfaatkan tanpa harus mencerumaskan diri ke dalam dosa riba. Cukup ya sampai di sini saja insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh